wa barakatu Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nasta'hidih wa natubu ilayhi wa na'ud billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala lah. wa ashhadu alla illallah wahdahu la sharika lah. wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da qala allahuta'ala fil qur'anil karim Ya ayuhan الذين آمنوا تقو الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون. Ya ayuhan Nasatqur Rabbkum الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجال كثير ونساء. واتقوا الله الذي تسألوا نبيه والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا Ya ayahal الذين امنت ق الله وقول قولا سديدا يسلكوا مع ماركم ما يفلكم ذنوبكم وما يبي إلا الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها Fa inna kullamuhdatsatin bid'ah wa kullabida'atin dalalah wa kullabalalatin finnar Alhamdulillah tak lupa kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana Allah masih memberikan kita banyak sekali kebaikan anugerah nikmat yang semuanya harus dan patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala maka bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita harus dengan tiga rukun. Yang pertama adalah bersyukur lewat lisan, yaitu kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua bersyukur lewat hati, yaitu kita akui nikmat tersebut datangnya hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga ini yang paling berat, nikmat tersebut. Awan yang ketiga adalah bersyukur dengan anggota badan. Yaitu kita gunakan nikmat tersebut untuk kebaikan Kita gunakan nikmat tersebut terlebih untuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa? Karena nikmat itu juga adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala Kebaikan yang kita miliki adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala Jangan sampai kenikmatan Kebaikan yang kita miliki malah menjauhkan diri kita dari Allah subhanahu wa ta'ala Nanti Allah pertanggungjawabkan di hadapan di hadapan para makhluknya Maka para pemirsa hendaklah kita senantiasa bersyukur kepada Allah, memuji Allah Subhanahu Wa Taala sehingga nikmat yang lain Allah tambahkan, kemudian nikmat yang sudah ada tidak Allah hilangkan. Kemudian salawat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada panutan kita Nabi kita Muhammad SAW dan kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau sampai hari pembalasan. Kelak amin ya Robbal Alamin kita masih uh, membahas tentang sebuah hadis yang panjang, yaitu bagaimana sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang di dalamnya terkandung akhlak beliau berupa tawadunya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung kita baca hadis yang uh, diriwayatkan, ya al Imam, ya, Imam Termidi beliau mengambil dari Sufyan bin Waqi beliau berkata menceritakan kepada kami Juma'i bin Umair dari Abdurrahman Al-Ajli beliau berkata menceritakan kepada kami seorang laki-laki dari Benitamin, dari anaknya Abu Hala suaminya Khadijah radhiyallahu taala anha yang berkunyah Abu Abdillah, dari anaknya Abu Hala dari Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu Hasan bin Ali mengatakan, saya bertanya kepada pamanku yang bernama Hindun bin Abi Halah. Dan Hindun bin Abi Halah ini adalah orang yang uh, detail atau orang yang ahli menyebutkan sifat seseorang. Dan Hasan bertanya kepada Hindun ini, pamannya ini, ingin menceritakan bagaimana sifat Rasulullah Alaihi s.a.w. Kemudian Hindun mengatakan, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang terhormat lagi dihormati yang wajah beliau bercahaya seperti cahayanya bulan ketika malam bernama. Fa dzakal hadis ditulis lalu Hindun bin Abi Hala menyebutkan hadis dengan panjangnya. Kemudian Hasan mengatakan, lalu aku pun e, menyembunyikan sifat-sifat Nabi tersebut yang beliau dapatkan dari Hindun bin Abi Hala dari Husain suatu masa. Kemudian aku ceritakan kepadanya, ternyata Husain mendahuluku dalam masalah ini. Dalam artian ternyata ketika Hasan menceritakan tentang sifat Nabi kepada Husain, ternyata Husain lebih duluan tahu dibandingkan dengan Hasan. Terlebih ternyata Hasan saudaranya juga bertanya kepada ayah beliau, yaitu Ali bin Abi Thalib, bagaimana masuknya Nabi ke dalam rumah Keluarnya Nabi ke, dari rumah ya. Bagaimana keadaan Nabi SAW dan seterusnya. Kemudian husain mengatakan lagi. ya Fasa'atu Abi. Lalu aku pun bertanya kepada ayahku. Bagaimana masuknya Rasulullah SAW ke dalam rumah. Maka ayahnya Ali bin Abi thalib mengatakan. Kana iza awa ila manzilihi jazza'a duhu lahu salah sata bizza. Rasulullah SAW. Apabila kembali atau pulang ke rumahnya, maka beliau membagi masuknya beliau ke dalam rumah dengan tiga bagian. Ketika beliau masuk ke dalam rumah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi masuknya itu dengan tiga bagian. Bagian pertama untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika beliau di dalam rumah, maka bagian yang pertama adalah apa yang beliau lakukan di dalam rumah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagian yang kedua, wajuzan li ahlih untuk keluarga beliau. Kemudian bagian yang ketiga adalah untuk diri beliau sendiri. Namun bagian yang untuk diri beliau sendiri untuk istirahat dan seterusnya, ternyata Nabi bagi lagi. Ya, Nabi bagi lagi untuk diri beliau sendiri dan juga untuk orang-orang, untuk para sahabat beliau. Mem nah, di sini sebutkan bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah pun masih melayani para sahabatnya. Masih mengabulkan hajat para sahabatnya atau ketika para sahabat datang ke rumah Nabi, maka waktu atau bagian yang ternyata itu untuk diri beliau sendiri ternyata beliau berikan kepada kepada para sahabatnya ketika mereka datang ke rumah Rasul untuk bertanya dan seterusnya. Kemudian Ketika para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menemui Nabi ya untuk bertanya, minta ilmu, minta fatwa dan seterusnya, maka tatkala para sahabat ini apa namanya? kembali ya, pulang ternyata mereka menyebarkan kepada yang yang lain. Jadi ketika mereka mendapatkan ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang tidak bisa berhadir akan mendapatkan ilmu dari yang berhadir. Kemudian disebutkan Fyarud Dzalikabilkhalsah alal Amah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab yang pertanyaan yang demikian menjawab atau mengabulkan hajat para sahabatnya maka para sahabatnya ini menyebarkan kepada orang-orang yang lain kepada orang atau masyarakat umum walayadakhiru anhum syaa dan Nabi tidak menyimpan sedikitpun dari mereka jadi ketika mereka bertanya kepada Rasul maka Rasul sampaikan tidak disembunyikan. Walaupun sihiratihi fi juzi fi juzil ummah di saru ahliil fadli di idnih dan di antara sihir beliau ini ketika beliau di dalam rumah tadi di dalam membagi kepada umatnya kan tadi ketika beliau masuk ke dalam rumah maka beliau membagi tiga pertama untuk Allah subhanahuwataala di rumah beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah untuk keluarga bercanda, mengobrol dan seterusnya. Nah, kemudian yang ketiga kan untuk diri beliau sendiri. Ternyata beliau bagi lagi untuk umat. Jadi ketika para sahabat datang, Nabi silahkan ke rumah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabulkan hajat mereka. Nah, di antara syirah beliau, perjalanan beliau, ketika membagi untuk umat, apa israru ahli fadli bi idnhi wa qasmuhu ala qadr fadlihim fitdin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutamakan orang yang memiliki kedudukan, orang yang memiliki keistimewaan dari sisi apa? Dari sisi agama dan pemahamannya terhadap agama. Maka orang yang Rasul utamakan adalah orang yang paling berilmu, paling bertakwa diantara para para sahabat dengan izinnya. Dan pembagian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu menurut keutamaan mereka dalam masalah agama, bukan masalah har harta atau jabatan dan seterusnya. Kemudian, maka di antara para sahabat yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang memiliki satu hajat, ada yang di antara mereka membawa dua hajat, ada yang di antara mereka memiliki beberapa hajat, tergantung dengan kebutuhan para sah sahabat. Sehingga Fayatashallulbihim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sibuk dengan mereka mengajarkan mereka mengabulkan hajat mereka dan seterusnya. Waishsholulhum fi Mayslihuhum walummah Rasul sibuk dengan mereka mengajarkan mereka dan seterusnya dan Rasul membuat mereka sibuk dalam hal yang maslahatnya kembali kepada mereka dan juga kembali kepada umat um, karena Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang menemui Nabi untuk bertanya tentang agama, untuk belajar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang manfaatnya untuk para sahabat sendiri, kemudian juga untuk umat. Kenapa? Karena para sahabat menyebarkan ilmu yang mereka dapatkan dari siapa? Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian min musa Anhuwa ikbari hembiladiyan bagi lahum berupa pertanyaan mereka kepada nabi dan juga pengkabaran mereka dengan sesuatu yang cocok untuk mereka. Maksudnya adalah kata Syaibud Razak menyebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memahamkan mereka dalam masalah agama dan membimbing mereka. Wajaku dan Rasul berpesan kepada mereka. Jadi ketika mereka Datang ke tempat Rasul, ke rumah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Belajar dan seterusnya Ada pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka Sebelum pulang, apa itu? Liuballir syahidu minkumul ga'ib Hendaklah Orang yang hadir Menyampaikan ilmu Kepada orang yang tidak hadir nah, Ini pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada para sahabat yang datang menemui Beliau untuk belajar Kan gak semua sahabat Ya ada yang punya kesibukan, ada yang cari nafkah dan seterusnya maka Rasul berpesan kepada yang hadir, yang sampai, yang datang ke rumah beliau hendaklah menyampaikan orang yang hadir di antara kalian kepada orang yang goib, yang tidak ha, hadir agar ilmu bisa tersebar, agar jangan sampai kebaikan ilmu cuma didapatkan oleh sebagian saja maka harus disebarkan kepada orang lain Ilmu itu satu dituntut, dua diamalkan, kemudian tiga bersabar. Ketika, uh, afwan, ilmu itu proses ilmu pertama dituntut dicari, yang kedua setelah dapat maka dia harus mengamalkan, kemudian yang ketiga setelah mengamalkan dia harus menyebarkan. Afwan menyebarkan, kemudian yang keempat setelah menyebarkan dia harus bersabar ketika menyebarkan. Maka Tersebarlah ilmu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi eh, seperti itu para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan pesan oleh Nabi ketika hadir bersama Nabi, maka mereka menyampaikan apa kepada orang yang tidak bisa hadir. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga berpesan kepada para sahabatnya. Wa beliuni la yastati'u roha dan sampaikan kepadaku keperluan orang yang tidak mampu untuk menyampaikannya. Terkadang ada di antara ya, sahabat Nabi atau orang yang apa namanya, kadang ada di antara para sahabat ya, itu tidak bisa datang ke tempat Rasulullah SAW. Entah karena segan, entah karena malu, sedangkan dia memiliki hajat sedangkan dia memiliki keperluan kepada Rasulullah SAW. Nah, kalau antum tahu para sahabat ada orang yang memiliki keperluan kepadaku, namun dia tidak kesini, tidak datang, entah karena segan atau malu dan seterusnya, sampaikan hajatnya kepadaku, kata Rasulullah SAW. Kenapa? Fainnu man ablaqasultanan hajatamillahyastatiu iblaqah sabbatillahuqadamihiyuman kiamah. Maka sesungguhnya Orang yang menyampaikan kepada penguasa, hajat orang yang tidak mampu untuk menyampaikannya kepada si penguasa, lalu antum sampaikan, maka Allah akan mengokohkan kedua kakinya pada hari kiyah, kiamat. Misal kita mendengar keluhan tetangga. Sedangkan dia misalnya tidak bisa bertemu dengan penguasa, tidak bisa bertemu dengan pemimpin di wilayahnya. Kerana berbagai macam faktor misalnya Dan kebetulan kita dekat dengan si penguasa Maka sampaikan hajat tetangga tadi kepada pengu penguasa Maka Allah pun akan mengokohkan kedua kaki kita pada hari kia kiamat Ini sebagai balasan berbuat baiknya dia terhadap orang lain Dengan menyampaikan hajat mereka kepada penguasa atau pemimpin Kemudian Naya lah zikaru indahu illa dalik dan tidaklah disebutkan di sisi Rasul kecuali yang demikian, yaitu maksudnya apa? Tidaklah disebutkan di majlisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali perkara yang demikian berupa ilmu, ya, berupa pertanyaan dan seterusnya yang berkaitan dengan agama-agama Islam. Walayak barunin akhdi mukayyrol dan Rasul tidak menerima salah seorang yang hajatnya selain ilmu, selain bertanya selain tentang uh, agama. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima hajat mereka berupa ilmu agama yang berkaitan tentang agama. Kemudian Ali bin Abi Thalib meneruskan, ya, beliau menyebutkan sifat atau keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain, yaitu tentang uh, bagaimana sifat para sahabat ketika masuk ke dalam rumahnya Rasulullah SAW atau ketika bertemu dengan Rasulullah SAW kata Ali bin Abi Thalib ya Khalifah yang keempat sekaligus menantu Rasulullah sekaligus sepupu Rasulullah SAW mereka eh, beliau mengatakan menyebutkan bagaimana keadaan para sahabat Nabi masuk menemui Rasulullah SAW Yadkhuluna ruwadan Mereka masuk dalam keadaan ruwad Ruwad maksudnya adalah Orang yang Jadi ada istilah ruwad Contoh misalnya Ketika sekelompok orang ingin mencari air Atau mencari rumput ya, Maka satu orang yang diperintahkan untuk mencari Yang detail, yang teliti mencari Yang tahu tentang di mana sumber air ataupun rumput. Ketika dia tahu, maka dia balik dan memberitahukan uh, sekelompok kaum ini. Nah, maksudnya apa? Ketika mereka masuk, ya bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mendapatkan ilmu, lalu mereka mengkabarkan kepada yang yang lain. Bagaimana prosesnya, ya? Kemudian bagaimana? akhlak nabi dan seterusnya maka dia menyampaikan kepada yang lain ada juga yang mengatakan maksudnya adalah mereka masuk dalam keadaan ruwa dan maksudnya adalah mereka masuk dengan tujuan untuk menuntut ilmu agama maka tentunya ketika mereka masuk untuk belajar agama kepada Rasul, maka dengan adab ya, dengan etika tidak bikin ribut sebagaimana penuntut ilmu sejati ketika berada di majlis ilmu bersama syekhnya. Ini sangat diperhatikan oleh para penuntut ilmu agama. Jangan sampai ketika belajar, ketika apa namanya bersama seorang ustaz, seorang guru di majelis ilmu Membuat masalah. Entah ngobrol dengan teman yang di samping ya. Dan seterusnya. Jangan sampai mengganggu kegiatan belajar, kegiatan menuntut ilmu ketika belajar di dalam sebuah majelis. Kemudian wala yaftariquna illa anzaq dan tidaklah para sahabat berpisah kecuali mereka memiliki atau mendapatkan ilmu dan kebaikan ini disebutkan di sini ini menunjukkan ketika seorang itu selesai menuntut ilmu agama kalau dia serius memiliki adab dan etika ketika dia belajar pasti ada yang dibawa berupa ilmu agah, agama agama Nah, jangan sampai ketika belajar tidak dapat apapun, ternyata nggak bawa catatan, nggak bawa buku, tidak bawa tidak bawa alat tulis. Ternyata sampai rumah tidak mengerti, tidak tahu lagi, tidak hafal apa yang disampaikan. Seorang penuntut ilmu sejati dia harus banyak memiliki jebakan, dalam artian bekal untuk menuntut ilmu ada bukunya, ada alat tulisnya dan seterusnya. Jangan sampai penuntut ilmu tidak memiliki jebakan apapun dalam mencari ilmu. Ya, seperti itu para para pemirsa. Maka biasakan, kita membiasakan di kita menuntut ilmu ya, maka biasakanlah untuk memiliki alat agar bisa mendapatkan maksimal ilmunya. Tentu dengan alat tulis, bahkan rekaman atau rekam, kemudian putar ulang di apa di rumah. Terkadang ada yang kelewatan dan juga terkadang ketika kita belajar tidak paham namun sebagian yang paham maka hendaklah bertanya kepada gurunya atau bertanya kepada teman yang mencatat dan seterusnya ya, sebagaimana para pencari dunia sungguh dia menghabiskan waktunya dari pagi sampai sore ya ketika mencari seseorang ketika seseorang mencari dunia, mencari harta mencari jabatan, dia sangat serius bahkan banyak menghabiskan waktunya dalam sehari bisa 12 jam bahkan kerja mencari duit dari pagi sampai malam luar biasa semangatnya luar biasa dia menghabiskan waktu untuk itu nah pertanyaannya kita kembalikan kepada diri masing-masing apakah kita sesemangat itu ketika bekerja subhanallah satu minggu, enam hari dia kerja hari ahad libur, dari pagi sampai sore ya tidak mengapa kalau dia misalnya apa memiliki keluarga mencari nafkah namun yang kita khawatirkan adalah jangan sampai dia meninggalkan ilmu agama karena apa? karena sibuk mencari dunia-dunia sesibuk apapun kita pasti ada waktu untuk menutup ilmu agama untuk belajar ya zaman sekarang subhanallah sangat mudah ada buku pian baca ada kajian online pian baca tidak bisa ngumpul sama-sama, kan di zaman sekarang sulit. Maka masih banyak cara untuk mencari ilmu agama. Masih banyak, subhanallah, sangat banyak. Ada rekaman, ya ada uh, kajian ulang, ada kajian langsung. Ya. Terkadang kita lebih sibuk dengan yang lain. Lebih sibuk dengan yang lain. Sekalipun kesibukan kita, misalnya mau tidak mau, kesibukan dengan keluarga, iya. Namun jangan sampai lupa, menyebutkan diri juga dengan menuntut ilmu agah, agama. Jadi para sahabat ketika mereka berkumpul ya bersama dengan Rasul atau bahkan mereka datang menemui Rasul di dalam rumah, ketika mereka keluar berpisah maka mereka mendapatkan ilmu. Kenapa? Karena mereka serius, sangat antusias, berambisi dengan adab dan etika sehingga mereka mendapatkan ilmu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa yakhrujun adillatan ya'ni alal khair dan mereka keluar keluar dari rumah ketika berpisah maka mereka dalam keadaan memberikan petunjuk menjadi pengajar menjadi pembimbing terhadap kebaikan nah ini ya jadi ketika mereka keluar berpisah maka mereka menjadi pengajar menjadi orang yang membimbing mengajarkan ilmu agama yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Eh, Nabi Isa alaihi wasallam ya Allah sebutkan perkataannya. Allah hikayatkan perkataan Nabi Isa alaihi di dalam Al-Qur'an, Nabi Isa mengatakan wa ja'alani mubarakun aynamah kuntu. Dan Allah dan Allah menjadikanku orang yang diberkahi dimanapun aku berada. Di antara tafsiran maknanya adalah Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Nabi Isa orang yang diberkahi dimanapun beliau berada? Maka tafsirannya adalah Mu'alliman dil khair Atau naffaan khair Karena beliau suka mengajarkan kebaikan kepada orang lain Dan suka memberikan manfaat kebaikan kepada orang lain Maka Allah berkahi hidupnya Maka inilah cara kita untuk mendapatkan keberkahan sesuai petunjuk Al-Quran kita memposisikan diri kita menjadi orang yang baik untuk orang lain memberikan manfaat kepada orang lain terlebih kepada keluarga di rumah kemudian kepada, kepa, kepada para tetangga dan seterusnya kita memposisikan diri kita suka berbuat baik kepada orang lain maka Allah pun akan memberikan keberkahannya kepada, ki, kepada kita Terlebih adalah kebaikan yang kita berikan adalah kebaikan ilmu agama. Mengajarkan orang bisa baca Al-Quran, subhanallah. Karena sebab antum, dia bisa membaca kitabullah. Dia bisa membaca mu'jizat Rasulullah yang paling besar, yang paling agung, yang sampai dengan sekarang kita bisa rasakan bagaimana mu'jizat tersebut. Kita bisa baca, kita bisa amalkan, kita bisa lihat, kita bisa pahami. Mu'jizat Rasulullah Alaihi Wasallam yang sampai dengan kita di zaman sekarang. Kemudian, Ali bin Abi Talib meneruskan, Qa'la Fasa'altuhu an makhrajihi kai fayas na'ufih Afwan, di sini yang berkata adalah Husain anaknya. Lalu saya bertanya kepada Ali, Ali bin Abi Thalib ayah beliau, bagaimana keluarnya Rasul dari rumah, kai fayas na'ufihi, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika keluar rumah. Tadi di dalam rumah, sekarang di luar rumah. Maka perhatikan kalau Ali bin Abi Thalib menjawab, karena Rasulullah SAW, ia kezingulisanahu illa fi ma yakni adalah Rasulullah SAW senantiasa menjaga lisannya kecuali beliau lepaskan lisannya fi ma yakni pada hal-hal yang bermanfaat, pada hal-hal yang mendatangkan maslahat, mendatangkan kebaikan. Maka ingat. Ketika kita keluar rumah, karena tatkala kita keluar rumah pasti berinteraksi kepada orang. Entah kita ke pasar, maka kita akan ngobrol dengan pedagang, atau ke tempat kerja, maka kita akan berinteraksi, ngobrol dengan teman kerjaan, satu pekerjaan, maka jagalah lisan kita. Tidaklah kita keluarkan kecuali yang bermanfaat. Entah manfaatnya berkaitan dengan dunia, atau yang lebih lagi manfaatnya adalah berkaitan dengan akhir-akhirat maka kita renungkan dulu kalau kita melepaskan ucapan kita ini menimbulkan bahaya enggak ini menyakiti orang lain enggak ini membuat orang tersinggung enggak dan seterusnya kita renungkan dulu kita cerna dulu baru dilepaskan kalau kita yakin yang kita keluarkan ini kata-katanya baik tidak menyinggung maka keluarkanlah lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan bahwa beliau kalau keluar rumah maka beliau menjaga lisannya tidak melepaskannya kecuali dalam perkara yang baik yang ada manfaatnya bagaimana apa manfaatnya apa yang dikeluarkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam dari lisannya min amriddin berupa agama wa bayanil huda menjelaskan petunjuk wa islahin nas menamaikan orang-orang wa inkari munkar wa bayanil haq mengingkari kemungkaran dan menjelaskan yang haq فَهَذَا الَّذِي يَعْنِ النَّبِيَ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمُ Inilah yang membuat Nabi, inilah yang penting bagi Nabi SAW. Inilah yang bermanfaat untuk Nabi SAW. Yaitu tadi bahwa lisan beliau, tatkala keluar rumah, maka beliau gunakan untuk menjelaskan agama, untuk menjelaskan petunjuk, untuk mendamaikan orang lain, mengingkari kemungkaran, dan menjelaskan yang hak inilah yang digunakan oleh Rasulullah s.a.w. terhadap lisannya sendiri kemudian apa lagi? selain faktor lisan yang beliau jaga tidak dikeluarkan kecuali yang ada manfaatnya yang berkaitan dengan agama Wa dan Rasulullah s.a.w. melembutkan para sahabat menjadikan para sahabat hatinya lembut ya sehingga apa? sehingga mereka bersatu tidak bercerai beraih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan mereka di dalam majelisnya, belajar ilmu agama ngumpul. Ya. Rasul contohkan bagaimana akhlak yang baik. Rasul ajarkan bagaimana agar mereka tidak tercerai-berai, tidak bermusuh-musuhan dan seterusnya. Kemudian wa yukrimu karima kulli qaumin wa yuwaddihu alaihim dan Rasul memuliakan orang yang terpandang, orang yang mulia dari setiap kaum dan menjadikan dia sebagai pemimpin di antara kaumnya jadi ketika ada seseorang uh, pemimpin suatu kaum datang, kemudian dia masuk Islam maka Rasul jadikan dia pemimpin terhadap kaumnya ini sebagai bentuk menundukkan seseorang dengan kedudukan dia kalau dia sebagai seorang pemimpin dia datang bersama kaumnya, datang misalnya dan ternyata dia masuk Islam kaumnya pun juga masuk Islam maka Rasul Menjadikan dia sebagai seorang pemimpin Rasul muliakan dan Rasul jadikan dia sebagai seorang Pemimpin, sehingga apa? Sehingga Orang-orang yang lain ya, Di antara kaumnya yang belum masuk Islam Bisa masuk Islam karena Melihat pemimpinnya masuk Islam Dan menjadi pemimpin, pemimpin Di antara mereka Kemudian, apa lagi yang Rasul Lakukan ketika di luar rumah Waya warun nasa Waya stafi dan Rasul mem mem memberikan kewaspadaan kepada orang lain Dan menjaga diri dari mereka Kenapa? Kerana di antara orang-orang, di antara manusia memiliki watak Ada wataknya lembut, ada wataknya keras seperti Arab Baduy Maka Rasulullah SAW berhati-hati kepada mereka Dalam artian Rasulullah SAW tetap menjaga akhlaknya, lembutnya kepada orang tersebut Ya tidak. Kalau bahasa kitanya tidak mengarasi ketika dia keras. Apalagi memang wataknya memiliki sifat yang keras. Bagi kita keras, namun bagi dia dan kaumnya itu tidak keras. Maka Rasul tidak menghadapinya dengan keras pula, tidak. Namun dengan lembut. Dengan adab dan eh, etika. Kemudian an minwairi'an an ahadim minhum bisrohu wa huluqah tanpa menghilangkan dari salah seorang mereka akhlaknya dan budi pekerti beliau. Jadi ketika ada di antara manusia yang datang kepada Nabi ternyata memiliki watak yang agak kasar, yang belak belakan seperti misalnya orang-orang Arab Baduy. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menampakkan akhlaknya di hadapan orang ter tersebut. Kemudian wa Tafaqadu Ashabahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga suka atau Selalu mencari-cari sahabatnya Jadi ketika Contoh misalnya ketika beliau sholat Setelah sholat ya Beristighfar tiga kali kemudian mengatakan Allahumman tasalam mingkas salam Maka rasul menghadap ke arah Sahabat Misalnya ini imam Dan para makmum di belakang Ketika beristighfar Allahumman tasalam rasul menghadap Ke arah jamaahnya untuk apa Di antara tujuannya adalah untuk mencari-cari sahabatnya? Ada yang tidak hadir, tidak? Karena kalau tidak hadir, maka Rasul tahu Tidaklah sahabatnya tidak hadir ketika sholat kecuali ada uh, udur Bisa karena sakit, bisa karena safar Maka Rasul tanyakan, mana si fulan, mana si alan Karena tidak hadir ketika sholat berjamaah Dan Rasul tahu para sahabat tidaklah hadir sholat berjamaah kecuali ada uh, udur kalau sakit, oh ternyata si Fulan sakit. Maka Rasul jenguk. Nah, Sebahannya maka Rasul jenguk. Kemudian, Wayas Alnas saam maafinas dan Rasul bertanya kepada orang-orang tentang apa yang terjadi pada mereka, apa yang terjadi pada uh, manusia dan orang-orang ketika itu. Wayhas Sulhasan, wayyakawihi, wayyakbihl kabih dan Rasul memperbaiki sesuatu yang baik. Dan menguatkannya Dan Menjelekkan sesuatu yang buruk Dan melemahkannya Maksudnya adalah ketika apa yang terjadi Sebuah berita yang baik ya Cerita yang baik Maka Rasul mendukung Maka Rasul kuatkan ya. Kemudian ketika ada kabar yang tidak enak Yang buruk Terlebih masalah kemengkaran Maka Rasul lemahkan Rasul inkari Tidak membiarkan di tengah manusia ter terjadi Kemudian makta dilal amri Mukhtalif. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seseorang yang adil dalam perkaranya, tidak membedakan, tidak mem membedakan. La fulu makawataan yang fulu awyamilu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah lalai, tidaklah lupa dari berzikir kepada Allah, karena khawatir mereka lalai atau bosan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Selalu senantiasa berfikir kepada Allah Subhanahu Wataala, mentaati Allah Subhanahu Wataala, agar orang yang di sekitar beliau pun tidak lalai, tidak bosan, senantiasa pun juga berfikir kepada Allah Subhanahu Wataala. Kemudian Likul lihatin indahu atat. Setiap sesuatu Rasul memiliki kebiasaan atau afwan persiapan. Setiap sesuatu dari perkara beliau maka Rasulullah memiliki per persiapan berupa penjelasan, arahan, bimbingan maka rasul memiliki persiapan. La yaqsuru 'anil haqq wa la yawizu. Rasul tidak lalai dari kebenaran dan tidak melampaui batas. Alladzina yalunahu minannas khiyaruhum. Orang yang dekat kepada rasul dari manusia itulah yang terbaik di antara mereka. Namun maksud dekat di sini apa? orang yang dekat dengan Nabi melazimi Nabi untuk belajar kepada Nabi, untuk melindungi Nabi, menjaga Nabi, belajar akhlak kepada Nabi belajar ilmu kepada Nabi itulah orang yang paling terbaik diantara di mereka dan ini menunjukkan bahwasanya para sahabat itu bertingkat-tingkat kedudukan mereka bertingkat-tingkat kelebihan mereka tidak sama ya maka orang maka sahabat yang paling utama ya paling dekat dengan rasul adalah orang yang atau sahabat yang sering mulazama dengan nabi, sering bersama nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian afdaluhum indahu aammuhum nasihatan. Dan yang paling afdal di antara mereka di sisi nabi adalah orang yang paling menyebarkan nasihat di antara mereka, orang yang paling menyebarkan ilmu di antara mereka wa a'zahu indahu manzilatan ahsanuhum wa wasatan wa mu'azaratan orang yang paling agung di sisi rasul orang yang paling agung kedudukannya di sisi rasul adalah orang yang paling baik di antara mereka pemberian dan bantuannya mereka senantiasa membantu agama membantu hamba-hamba Allah itulah yang kedudukannya paling tinggi di sisi Rasul qala Fasa'althuhu an majlisih, faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakumu wa la yajlisu illa ala dhikrin wa idhan taha ila qamin jalasa haitsu yantahi bihil majlis wa ya'muru bidhalik. Husain bertanya kepada ayahnya Ali bin Abi Thalib bagaimana duduknya atau majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ali bin Abi Thalib menjawab, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqum wa la yajlisu illa ala dhikrin." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah berdiri dan tidaklah duduk kecuali dengan berfikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Rasul itu maupun beliau berdiri maupun beliau duduk maka senantiasa berfikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yantah ilakawin jalsa haytou yantahi bihin majlis wa yakmurubidhalik. Dan apabila beliau berada di akhir, ya, di suatu kaum Maka Rasul duduk di mana terakhir majlis tersebut. Jadi tidak memaksakan harus ke depan. Misalnya dalam sebuah uh, majlis ya. Dan juga menyuruh orang yang datang di bagian akhir untuk duduk di situ. Kemudian, Dan Rasul memberikan setiap orang yang duduk bersama beliau haknya. Yaitu berupa apa? berupa obrolan dan ramah tamah. Nah, maka ketika kita berkumpul bersama orang entah orang ini sudah kita kenal atau tidak kenal ketika kita satu majelis, maka jangan berdiam. Jangan didiamkan. Ini ajak ngobrol lah. Ajak ngobrol pian dari mana, ya. Kemudian uh, apa yang pian pahami? Intinya diajak ngobrol, ya. Jangan sampai kita didiam. Padahal orang ini di samping kita. Satu majlis dengan kita maka kasih haknya berupa obrolan, ya berupa keramah tamahan. Jangan di diamkan. Walayh sabu jali suhu an nahadan akram alaihi minhu dan tidaklah mengira atau tidaklah menyangka orang yang kedudukan dengan nabi, orang yang duduk bersama nabi, bahwa ada orang lain yang lebih mulia dari dia. Jadi ketika ada seorang sahabat yang duduk bersama Nabi, maka dia merasa dialah orang yang paling Nabi muliakan. Kenapa? Karena Nabi menunaikan haknya, diajak ngobrol, dihormati, ya. Kemudian apa namanya? Uh, uh, uh, mengabulkan hajatnya. Jadi seakan-akan dia, dia adalah orang yang paling mulia di sisi Nabi karena Nabi hormati, diajak ngobrol dan seterusnya. Kemudian manjalasahu awfa wabahu fi hajatin sabarahu hatta yakunahu almunsharif anhu dan orang yang duduk bersama nabi atau berdiskusi kepada nabi dalam suatu hajat maka rasul membuat mereka sabar maka rasul membuat mereka sabar sampai mereka sendirilah yang pergi duluan yang pulang dulu duluan kemudian ini menunjukkan apa para sahabat tidak bosan bersama nabi tidak bosan bersama nabi sehingga uh, tatkala mereka selesai hajatnya maka mereka duluanlah yang pulang kemudian wa saalahu hajatam lam yuraddahu illa biha dan orang yang meminta meminta hajatnya kepada nabi maka nabi tidaklah membalasnya kecuali menunaikan hajat-hajatnya aulumisurun minal qaul kalau seandainya ada seseorang datang ingin hajat kepada nabi. Ternyata nabi tidak memiliki hajatnya. Maka bagaimana? Nabi membalasnya au bi maisudun minal atau dengan ucapan yang baik. Nah, jadi kalau kita misalnya tidak memiliki sesuatu, ada orang datang belang ke rumah kita, misalnya minta apa? Minta ini. Namun ternyata kita tidak memiliki, maka bagaimana sikap kita? Maka ngobrolah dengan dia dengan ucapan yang baik. Jangan sampai menghina. Jangan sampai menghina contoh ada tetangga kita minta minyak gas misalnya. Pian ada kah bisa gas? Aku kededa, tidak punya. Nukar bang ikam, banyak ni bisi duit. Nah jangan seperti itu. Nanti dia tersinggung, ya. Nanti dia ter tersinggung. Kalau ada orang yang datang ke rumah kita dengan suatu hajat dan kita tidak bisa mengabulkannya karena kita tidak memiliki apa yang dia inginkan, maka balaslah dengan ucapan yang baik. Balaslah dengan ucapan yang baik jangan sampai dia keluar rumah dari kita dengan perasaan sakit hati atau tersinggung dengan ucapan kita. Kalau kita tidak memiliki apa yang dia inginkan, maka balaslah berilah dia ucapan yang yang baik. Kemudian, qad wasa'an nasa bastuhu wa khuluquh dan sungguh akhlak nabi, keramah tamahan nabi meliputi manusia. Fasara akhirnya apa? Kerana Rasul lembut ya Akhlak beliau luar biasa kepada keluarga Kepada orang yang di luar rumah Para sahabatnya Fasorolahum aban Maka Rasul menjadi ayah untuk mereka Ramah, menjaga, melindungi Kalau ada hajat Rasul kasihkan dan seterusnya Maka Rasul bagi mereka adalah ah, ayah Ayah dari sisi agama Para anak-anaknya Makanya istri Nabi disebut dengan apa? Ummul Mukminin ibunya orang-orang ber, beriman. Maka Rasul adalah Abu Mukminin ayahnya orang-orang beriman. Ayah dari sisi agama. Karena para sahabat datang kepada Nabi minta ilmu hajat mereka berupa agama. Rasul menjelaskan membimbing mereka. Maka Rasul adalah ayahnya orang beriman. Ayah dari sisi dari sisi agama bukan dari sisi ketur keturunan. Kemudian Wasaulu indahu fil hakisawa dan mereka di sisi Nabi di dalam kebenaran sama di dalam perkara yang hak adalah sah sama tidak membedakan mereka jadi ketika ada suatu masalah suatu perkara maka ketika diputuskan maka Rasulullah adalah orang yang paling adil tidak membedakan yang mana yang fakir yang mana yang kaya yang mana tinggi jabatannya tidak semuanya sama di sisi Nabi saw dalam hak dalam kebenaran. Kemudian Majlis tuh Majlis ilmin wahil min wahaya in wahamanatin wasebrin. Nah, Majlis beliau adalah Majlis ilmu. Majlisnya hilm, akhlak yang terpuji salah satunya adalah hilm, lambat marah. Kalau marah maka langsung ditahan, langsung dihilangkan. Kemudian Majlis beliau adalah Majlis haya. Majlis yang memiliki sifat malu Wa amanatin amanah Wa dan sabar Kenapa demikian? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bermuamalah dengan mereka Dengan muamalah yang baik Rasul sabar menghadapi mereka Rasul memiliki sifat malu kepada mereka Rasul amanah ketika menyampaikan kebenaran Rasul sabar ketika menunaikan hajat mereka Maka majlisnya, beli, majlisnya beliau bersama para sahabat adalah majlis yang dihiasi dengan Akhlak yang baik Dengan akhlak yang yang sempurna La turfa'u fihi al aswad Apa contohnya? La turfa'u fihil aswad Tidak ditinggikan suara-suara Di majlis beliau, enggak ada Enggak ada yang teriak-teriak, enggak -teriak, ada Malu teriak-teriak di majlis ilmu Malu teriak-teriak di hadapan Para guru, malu Nah ini termasuk apa? Termasuk majlisnya nabi Ketika bersama para sahabat, maka tidak ada yang teriak-teriak, ya. Maka kita sebagai murid jangan sampai teriak-teriak ketika kita bermajlis dengan guru kita. Apalagi contohnya bahwa majlis beliau Shallallahu Alaihi Wasallam diisi dengan akhlak walatukbanu fiil khuram dan majlis beliau tidak dirusak di dalamnya kehormatan kehormatan orang lain. Jangan sampai di majlis guru kita, di majlis syekh kita, ternyata majlis gibah kita lagi belajar ternyata ngobrol dan isi obrolannya adalah tentang gibah menyebutkan ayat yang lain maka, subhanallah ya di majlis ilmu saja dia seperti itu, menggibah misalnya, apalagi di tempat yang tidak mulia ya, jadi, bagian yang paling mulia dari suatu negara adalah masjidnya masjid tempat yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala karena masjid tidaklah dibangun kecuali didasari dengan landasan takwa kepada Allah yang dibangun untuk beribadah kepada Allah makanya kalau kita berbicara tentang dunia tentang pekerjaan di mana di dalam masjid hukumnya makruh karena obralanya adalah dunia karena apa masjid dibangun untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi jangan sampai kita di majelis ilmu ternyata ketujuh menyambati orang, menyambati kawan, habis sudah kawan disambati, guru belum disambati dalam majelis ilmu. Nah ini terlalu ya, lebih keterlaluan sekali ya. Maka di majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kehormatan orang lain tidak dirusak, tidak di, dirusak. Jangan sampai kita menyebutkan aib orang lain. Kekurangan orang lain mengolok-olok, ya menghina di dalam suatu maj majlis ini. Walatuzna falata tuhu dan juga di majlis beliau tidak dikorek-korek kesalahan kesalahan orang lain. Ya. Maka jangan sampai kita mengorek ngorek aib atau kesalahan orang orang lain. muta'adilin Nah, para sahabat Nabi saw mereka adil. Ya dalam bermuamalahnya Nabi saw kepada mereka. Kemudian dalam hal bertemunya mereka maka dalam keadaan ah adil tidak membeda bedakan sama di, di mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian balkamu ya fi bitaqwa. Kemudian tetapi ya jadi para sahabat itu sama sama mereka sama di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun bal bahkan atau tetapi afwan bal tetapi mereka saling unggul dalam ketakwaan saling unggul dalam ketakwaan kepada Allah subhanahu wa taala jadi uh, mereka sama di mata Rasulullah saw. Namun dalam hal takwa mereka tidak klasa sama. Kemudian mau tawal para sahabat juga tawal do ini karena didikan Nabi saw. Kerana mereka mengikuti akhlak Rasulullah SAW. Mereka memiliki sifat adil. Ya. Kemudian juga mutawadzi'in. Mereka memiliki sifat tawadu. Antara mereka dengan sebagian yang lain. Mereka saling memiliki sifat tawadu. Nah, apa contohnya? Apa gambaran tawadu'nya? Perhatikan. Yawakiruna fihi al-kabir. Woyorhamuna fihi al-saghir. Mereka menghormati yang tua di antara mereka dan menyayangi yang muda di antara mereka-mereka karena mereka saling tawadhu sehingga mereka memiliki kasih sayang di antara mereka yang lebih tua dihormati yang lebih muda di, disayangi Ini juga sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa min laisa min laisa minna man lam yuqir wa yarham saghiraana bukannah termasuk golongan kami Orang yang tidak menghormati yang tua diantara kami dan tidak menyayangi yang muda diantara diantara kami. Yang lebih tua kita hormati kita muliakan, yang lebih muda kita ayomi kita say sayang, sayangi. Kemudian wajib suruh nak dalhajah dan para sahabat mengutamakan orang yang memiliki ha hajat. Jadi ketika mereka di, di suatu majlis bersama Rasulullah SAW. Ternyata datang seseorang memiliki hajat. Ada hajatnya kepada kepada Nabi. Maka mereka utamakan. Maka mereka utamakan sahabat itu untuk menunaikan ha hajatnya. Ini jadi subhanallah ya. Jadi gambarannya ketika para sahabat duduk bersama Rasulullah SAW. Ternyata ada orang yang datang untuk suatu keperluan. Maka para sahabat menyilahkan dia untuk menunaikan hajatnya bersama Rasulullah SAW. Kemudian. Wahyafalu lillgariq dan rasul menjaga orang yang asing, memperhatikan orang yang asing. Maksudnya apa? Yahfalu na afwan bu, salah terjemah. Wahyafalu lillgariq dan mereka para sahabat memperhatikan menjaga orang yang asing. Maksudnya adalah Yahfalu lillgariq hakku min hayful ikram wal ihsan wal diyafah wal nahu jadi para sahabat itu menjaga orang yang asing, memperhatikan orang yang asing. Maksudnya adalah memperhatikan orang, memperhatikan hak orang yang asing. Jadi ketika ada orang yang datang ke Madinah misalnya, entah dari Yaman, entah dari ini dan itu. Ketika mereka datang, misalnya ngumpul bersama mereka, para sahabat, maka para sahabat menjaga haknya. Berupa apa? Para sahabat memuliakan dia, para sahabat berbuat baik kepada dia menjadikan dia sebagai tamu ya sehingga apa harus di, dihormati dan akhlak seperti ini tidaklah lahir ya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka melihat bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana gurunya subhanallah bagaimana guru para sahabat akhlaknya luar biasa menjaga hak orang yang semajlis dengan beliau jadi Nabi ketika bermajlis dengan orang entah dia orang yang dikenal atau tidak maka Rasul ajak ngobrol, ramah tamah, jangan sampai didiamkan, kering jangan sampai kering, tidak ada apa, namanya, tidak ada obrolan ya, tidak ada ob obrolan dan itu diikuti oleh para sahabat. Ketika ada orang yang asing ya yang datang dari luar kota Madinah misalnya, datang kemudian ngumpul bersama para sahabat maka para sahabat hormati, berikan kebaikan, kemudian disambut seperti tamu Haknya di, ditunaikan, sehingga apa dari sini kita bisa melihat bahwa akhlak Nabi luar biasa pun juga dengan para sahabat juga akhlaknya luar biasa. Sehingga tatkala mereka berdakwah, menyebarkan ilmu, maka dengan akhlak. Sehingga apa? Orang mudah tertarik untuk masuk Islam karena melihat keindahan akhlak orang yang mengajak kepada Islam. Nah, jadi ini yang harus kita perhatikan kalau kita memberikan nasihat mengajarkan ilmu, memberikan kebaikan ilmu kepada orang lain, maka harus didasari dengan akhlak yang mulia jangan sampai uh, kita kasar ya. jangan sampai kita menyakiti orang ketika belajaran ketika mengajar dan seterusnya, maka sebagai seorang pengajar, siapapun kita kalau kita statusnya sebagai seorang pengajar, maka perhatikan akhlak dan adab, sehingga Setelah kita mengajarkan kepada orang mudah untuk dia terima. Kenapa? Karena kita mengajarkan dengan lembut, dengan baik, dengan adab, dengan akhlak. Sehingga dia mudah dan suka untuk menerima apa yang kita sampaikan. Wallahu a'lam bisawab. Ini sudah kita habiskan hadis yang panjang ya. Kurang lebih tiga pertemuan. Kita habiskan hadis ini. Wallahu a'lam bisawab kita tutup dengan kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik